Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Anda sedang mendengarkan reportase Radio Kukuningan bersama saya Ihsan Tidak semua keluhan masyarakat menjadi problem perihal harga semako yang melonjak tinggi Dikarenakan masih banyak tos e r b a milik umat Islam yang menawarkan harga sembako relatif murah dan standar seperti biasanya Seperti kutipan berikut ini, Kepala Tos e r b a Ade Utama Korea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh サンディアナス・マンハンドを演じている人もいる。 Alhamdulillah, kehadiran kami di koreak ini ingin memberi manfaat luas bagi warga sekitar khususnya dan umumnya masyarakat yang hingga saat ini mengalukan kenikan harga sembako namun alhamdulillah di toko terserba ada utama koreak selalu berusaha untuk stabil dan bahkan harus lebih murah dari pesaing namun insyaallah produknya bukan murahan dan yang pasti berkualitas semoga Kami bisa terus bersinergi bersama Radio Kukuningan Demikian yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian r e p o r t a s e Radio Kukuningan Tak lupa kami mengingatkan jaga anak dan keluarga kita Dari malam pergantian tahun baru Yang merusak akidah serta jauhi dari kemaksiatan i e s a n pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh